yang sangat terimakas ini yang saya sampaikan pada pagi yang terlalu Para Pada pertanyaan Bandung seperti yang telah kami sampaikan Anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan e, cara e, ketik e, nama spasi lokasi spasi pertanyaan ke nomor 0821 22 22 Sekali lagi ke 0821 22 22 Alhamdulillah sudah ada pertanyaan Ustaz saya baca terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokahulohfi dari Abu Hasna di Cimahi. Tanyaannya, seberapa besar dosa orang yang berilmu tapi tanpa amal? Satu ada dua pertanyaan. yang kedua lagi, dari satu sisi wajib mencari ilmu, tapi di sisi lain ada rasa takut tidak bisa mengamalkannya. Bagaimana solusinya? Ya Abu Hasna dicimahi. Cimahi Barakallahu Fiqh Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kemudahan bagi Antum untuk bisa Memahami ilmu yang lebih baik Dan lebih banyak lagi di masa yang akan datang Juga bagi seluruh Pendengar roja ini ya ada dua pertanyaan, pertanyaan yang pertama adalah seberapa besar dosa orang yang berilmu tetap tidak mengamalkannya. E, dosanya besar. Allah mengungkapkan dalam beberapa ayat hadis juga banyak. Lihat empat surah As-Saff ayat dua dan yang ayat yang ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alun kaburamaktan indallahi an takulu ma la taf'alun hai hey, orang-orang yang beriman mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kelakukan Lihat Al-Baqarah Allah menyatakan atamuru an-nasa bil birri wa tansaw wa antum tatluna al-kitab afala taqilun Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri karena kamu membaca kitab tidakkah kamu maka Jadi itu semua bernada celaan teguran keras bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Hadis banyak lagi. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa nanti di neraka itu ada orang khususnya terburuk dia lari-lari berkeliling di dalam neraka seperti berkelilingnya Himar atau keledai yang mengelilingi, mengelilingi penggilingan gandum. Para ahli neraka semuanya menonton. Dan kenal orang ini. Mereka berkata, Ya fulan masyaknub. Alam takun tak murnah bil ma'ruf. Watanhana al-munkar. Wahai fulan, ada apa dengan kamu? Bukankah dulu kamu suka beramar ma'ruf munkar? Dulu kamu memerintahkan kami untuk berbuat ma'ruf Dan melarang kami dari kemungkaran Tapi kenapa sekarang begitu? Masuk ke dalam neraka Dengan usus terbure Berkeliling Di dalam neraka menjadi tontonan orang banyak Walayyadubillah Orang ini menjawab, Bala kuntu amurukum bil ma'ruf walam a'tih. Wanhakum wa anil munkar wa'ati. Benar. Dulu, aku suka merintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Dulu aku pun melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih melakukan kemungkaran itu. Ini menunjukkan azab iqab atau sanksi hukuman bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, dia hanya mendawahkan. Ibarat calo di terminal-terminal balihat Dia hanya mengajak orang Naik ke kendaraan menuju tempat Di kota lain Umpamanya calok dari Bandung Yang menuju ke Jakarta Calok hanya menyatakan Jakarta, Jakarta, Jakarta Dia ajak orang-orang Orang-orang ikut masuk ke bis Bis berangkat caloknya enggak Dia enggak akan pernah tiba di Jakarta Ah, oleh karena itu besar dosa orang yang berilmu tetapi tidak beramal. ini yang pertama. kedua, Abu Hasna ini juga bertanya ingin belajar ilmu tapi khawatir tidak bisa mengamalkannya. ini pernah dikemukakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Uridu an ata'ala ilma, wa akhfu an udzirahu. Saya ingin belajar ilmu, tapi saya khawatir menyanyiakannya. Dijawab, kafah bitar kikalahu tad'iyan. Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan ilmu itu merupakan bentuk penyanyian terhadap ilmu. Tidak mengamalkan ilmu adalah menyianyikan ilmu. Tapi bentuk penyianyaan terhadap ilmu yang paling besar adalah tidak mempelajari ilmu itu sama sekali. Jadi belajarlah. Lalu amalkan. Dan tadi kita sudah jelaskan. Belajar ilmu itu. Termasuk aspek yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Amalan penganturnya turunnya hidayah. InsyaAllah dengan... Kita belajar lalu faham Kita akan terdorong Untuk mengamalkan Karena Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita insya Allah Oleh karena itulah maka Sekalipun Tidak mengamalkan ilmu itu berdosa Tetapi tidak mempelajari ilmu Dosanya lebih besar Daripada berilmu tapi tidak beramal Mana yang kita pilih Mending kita bodoh Dan dosanya besar menyebabkan kita terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan ya bisa saja syirik dan gubur karena ketidaktahuan kita atau kita belajar ilmu Sekalipun kita umpamanya nantinya tidak mengamalkan kalau kita belajar ilmu lalu tidak mengamalkan paling-paling paling besar kita terjerumus ke dalam al kabair dosa besar atau maksiat tapi kalau kita tidak belajar ilmu, kita bisa terjermus dalam bid'ah, syirik ataupun kufur. Dan itu lebih besar dosanya daripada maksiat atau al-kabair tadi. Tentu saja yang paling bagus, berilmu dan beramal. Tapi kalau kita harus memilih berilmu tanpa amal atau bodoh sama sekali, ya kita memilih yang pertama tadi mending berilmu tanpa amal daripada tidak berilmu otomatis juga tidak beramal kalau toh beramal tanpa ilmu amalnya pasti ngaco jadi tidak mempelajari ilmu walaupun dengan alasan takut tidak bisa mengamalkannya maka itu bentuk penyiaan ilmu yang paling besar wallahu a'lam bishowal silakan untuk <selearni> mm, selanjutnya mm. Mungkin ini ya, eh, hampir sama, maksudnya yang, yang, yang Bagi, eh, dari yang pengucapan. Bagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masalah. Dari Abu Raudah, dari Cimindi, Barokah Bagaimana menurut Ustadz orang yang banyak mengutut ilmu dan nyentri, namun nihil dalam pengalap, pengamalannya, hanya bertujuan ingin disebut Ustadz, supaya? Iya, ada beberapa adab ya yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Dan adab yang pertama dan yang utama adalah ikhlas. Di dalam mencari ilmu tersebut. Ikhlas itu meniatkan pencarian ilmu itu karena Allah. Bukan karena dunia. Termasuk di antara mencari ilmu karena dunia itu adalah mencari popularitas. Mencari ilmu agar nanti setelah berilmu jadi orang beken. Oleh karena itu disebut minu awiqah. Di antara kendala kendala kendala-kendala atau halangan-halangan yang bisa merusak seseorang dalam mencari ilmu itu adalah hubus syahrah wahubus tersodor, cinta popularitas, cinta pujian kepada sesama manusia. Dan ini berbahaya. Salah satu bahayanya adalah orang itu nanti menjadi orang yang karena dialah api neraka pertama kali dinyalakan. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, inta walan nas yub doyom al kiamah alaihi thalatha. Orang yang pertama kali dihisab. Di, di, di, di, uh, Diperiksa pada hari kiamat tiga orang. Di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu dan mengamalkannya. Orang itu dipanggil dan ditanya, "Fama fa'alta Apa yang kamu lakukan selama kamu hidup? Orang itu menjawab, menyebut... "Ta'allamtul ilma wa 'allamahu." Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Apa kata Allah, "Kadzdzabta." Bohong kamu. Walakin nakata'lamta al-'ilma yuqal 'alim. Memang benar kamu dulu belajar ilmu, tapi kamu belajar ilmu dengan niat agar kamu itu disebut sebagai orang alim. Ingin popularitas, ingin dipuji, maka Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iazu Jadi sangat besar sekali Sangsi yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang Meniatkan mencari ilmu Untuk popularitas Untuk kepentingan dunia Sehingga Imam Ad-Daru Rahimahullahu ta'ala Dia disebut Amirul Mukminin fil hadis. Beliau menyatakan Tolabnal ilma li ghairillah Fa'aba ayyakuna ilayillah kami dulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Yang dimaksud mencari ilmu bukan karena Allah itu. Mencari ilmunya karena popularitas. Ingin menjadi orang beken. Karena kehidupan para ulama. Begitu indah dalam pandangan orang lain. Indah, mulia gitu ya. Dihargai orang, didengar orang, diikuti orang. Sehingga PKB tahun nah banyak orang yang ingin seperti itu dan meniatkan mencari ilmu itu karena ingin dimuliakan orang dihormati orang karena ingin dipuji orang disanjung orang diikuti orang dituruti orang itu duniawi itu nggak boleh katanya Muhammad daruqutnir tolab dalil maliqayilah fa'aba kami pernah mencari ilmu karena bukan karena Allah lalu itu gagal karena ilmu tidak bisa dicari kecuali dengan Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala. Berkata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah kata beliau ma'alatush shay'an ashad dha'ala min niati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu pun yang lebih sulit bagiku dibanding mengobati niatku nih Kalau Imam Sufyan al-Thawri saja seperti itu. Apalagi kita. Imam Sumpia Naseri merasakan hal terberat dalam mengobati, meluruskan sesuatu itu adalah mengobati niat. Meluruskan niat, itu hal terberat. Diakui oleh para ulama. Berkata Imam Ash-Shatibi, Akhirul asyai nuzulan fi qulubi salihin hubus salatuh wa tasadur. Pujian terakhir yang akan teralami oleh orang-orang yang soleh adalah cinta pujian, cinta popularitas, cinta kehormatan, pemuliaan terhadap orang lain. Oleh karena itulah, karena orang yang berilmu itu sudah mengalami dihargai orang, dimuliakan orang, dihormat orang, akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya tertipu dengan hal itu. Ketika ada orang tidak menghormatinya, tidak menghargainya Dia tersinggung berat secara pribadi Dia marah emosi secara pribadi ah, Itu berbahaya berbahaya. Oleh karena itulah Maka wanti-wantini Setiap tulabul ilmu Para penuntut ilmu Untuk menetapkan niat yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sejak dini Bahagia kita ini mencari ilmu itu bukan untuk mencari penghormatan orang, pemuliaan orang kepada kita, sanjungan, pujian orang kepada kita, bukan. Tapi lillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di saat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, di saat orang tidak menghormati kita, nanti kita marah, nanti kita tersinggung, nanti kita ini kecewa dan itu berbahaya, bisa merusak amal-amalnya. Jadi ikhwan dan akhwat Assalamu'alaikum ingat wanti-wanti jangan selipkan niat dan tendensi pribadi di dalam pencarian ilmu dan dakwah ini. Jangan sekali-kali kita selipkan misi untuk memperoleh penghormatan orang di dalam mencari ilmu dan dalam dakwah. Ini insyaallah dengan cara seperti itu kita akan dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Naji Uh, dari Umm Abdul Rahman Dari Batu Jajah uh, Bagaimana upaya yang dilakukan Agar istiqomah untuk ilmu Dan mengajarkannya yang terkadang terdapat ria Di dalamnya Bagaimana agar Agar uh, upaya yang dilakukan Agar istiqomah untuk menurut ilmu Dan mengajarkannya Yang terkadang terdapat ria di dalamnya Iya yeah. Bagaimana caranya agar kita istiqamah dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu yang kadang-kadang ketika mengajarkan itu ada unsur ya? Ya. Pertama agar kita istiqamah ya, agar kita istiqamah, mendorong terus untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Pertama selalulah gitu ya. Selalulah Mengingat-ingat betapa besar, betapa dahsyat, betapa agung ilmu yang kita cari, yang kita ajarkan ini Betapa menguntungkannya hal itu Menguntungkannya tidak hanya dunia tapi akhirat Tidak hanya uh, jiwa, raga, lahir ataupun batin semata-mata Tetapi berdampak pada kehidupan sosial kita Pokoknya seluruh dimensi itu akan teruntungkan dengan ilmu Nah itu terus-terus bayangkan begitu itu insya Allah akan terdorong untuk selalu mencari ilmu. Kedua, bayangkan juga ingat-ingat selalu bahayanya kebodohan. Kalau kita gak belajar ilmu kita bodoh. Apa bahaya kebodohan? Nanti ini ingin kita ungkap ya. Diantaranya jelas kebodohan itu penyebab tadi disebutkan seluruh ketercelaan. Al-Ibam bin Luhai menyatakan tidak ada Salahan kepada seorang hamba yang terdapat dalam Al-Quran Kecuali itu buah dari kebodohan Dengan bodoh kita bisa sesat Dengan bodoh kita bisa bid'ah Bisa maksiat, bisa syirik, bisa kufur Bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya Yang sangat-sangat-sangat merugikan kita Karena bodoh kita dibenci oleh Allah Karena bodoh umpamanya kita hina Dunia akhirat, lahir batin Baiklah para Allah, para malaikat, orang mukmin juga sama manusia Wah, pokoknya begitu mengerikan Nah, dengan memikirkan dan meyakini hal itu Kita akan selalu menghindari dari kebodohan ini Nah, yang ketiga Bagaimana cara menghilangkan Ria? Selalulah ingat-ingat bahaya Ria Ria ini menggugurkan amal Menambah dosa Jangan ada anggapan Bahwa ria itu kerugiannya hanya karena tidak diterima saja amal. Sehingga kena dengan peribasa dalam bahasa sunnah. Capek gawe, barijeng, teka pake. Bukan hanya itu. Tapi capek gawe, teka pake, barijeng, diteke deh. Amalnya tidak diterima, pahala gak dapat. Ya cita ya, capek untuk melakukannya. Ya dapat dosa lagi disiksa. Sikanya tadi sudah dikemukakan orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dipanggil oleh Allah. Kata Allah, dusta kamu. Kamu memang belajar ilmu mengajarkan ilmu, tapi kamu hanya dipuji saja. Akhirnya diseret dan dimasukkan ke dalam neraka wal yang Tuhan Itu kan betapa ruginya kita. Untung dari Ria itu nggak seberapa, karena Ria paling dipuji orang nggak seberapa. Ruginya itu loh. Dan pujian orang itu bukan menguntungkan kita sebenarnya. Tapi apa? Tapi menggerogoti batin kita. Menanamkan penyakit dalam hati kita. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an ketika dipuji orang. Beliau itu malah berdoa. Allahumma j'alni. Allahumma latuakhidni bima yakulun. Wagfirli mimma la yaklamun. Itu doa apabila kita dipuji orang Ya Allah Jangan kau azab aku Karena apa-apa yang mereka katakan Jangan kau azab aku Karena pujian mereka kepada aku Dan ampuni aku Dari apa-apa yang tidak mereka ketahui kita banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Tapi dosa kita, aib kita, kekurangan kita, penyimpangan kita tidak diketahui oleh orang-orang yang muji. Makanya mereka muji. Seandainya mereka mengetahui aib kita, kekurangan kita, pasti mereka mencela kita. Kita mohon kepada Allah, Ya Allah waghfir li mimma la ya'alamun. Ampuni aku dari apa-apa yang tidak mereka ketahui dari kesalahan dan aib yang tidak mereka ketahui. Wajahnya khairah mimma yadunun dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Bukan bangga begitu dipuji. Eh, saya terah atau jangan seperti itu. Itu bisa membuat kita binasa. Jadi bahaya keria ke itu luar biasa loh. Nah. Dan karena itulah wajib-wajib untuk kita hindar. Insya Allah dengan cara itu kita bisa istiqamah di atas tolol ilmi dan mengajarkannya dan tetap melakukan semua itu atas landasan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allahualam. Dan ini juga mungkin sebagai jawaban untuk penyaring umum Hanif dari para lamar. Masih ada waktu Masan? Satu lagi terakhir ya. Uh, dari Abu Mahir di Dago. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Lo Fit. Alhamdulillah. Raja Raja Bandung. Dan masih ada anggapan adanya ilmu laduni. Harap dijelaskan. Filmulah laduni Iya. Ilmu laduni ini hanya ada di kalangan sufi. Sedangkan sufi berlahir abad keempat hijriah baru muncul 400 tahun setelah Nabi SAW wasallam wafat ilmu laduni ini artinya ilmu yang diperoleh tanpa harus belajar hanya melalui umpamanya ibadah yang terus menerus gitu ya tiba-tiba paham -tiba ilmu itu apa yang dikatakan sebagai ilmu ladun ini Bertolak belakang dengan ucapan Para sahabat, para ulama yang Didasarkan pada hadis Innamal ilmu bita'allum Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar Pakai innama loh Hanyalah Innamal ilmu Ilmu itu Hanyalah bisa diperoleh bita'allum dengan cara belajar Bukan dengan cara tapak Bukan dengan cara tirakat Bukan dengan cara ibadah yang terus-menerus Ibadah yang terus-menerus harus tetap dilakukan Tapi bukan dalam rangka mencari ilmu Itu mah dalam rangka takharub kepada Allah Walaupun ibadah yang intensif jelas banyak Membantu kita untuk mempermudah Menghafalkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal, umpamanya ayat ke-29, Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu in tattaqulloha yijallakum furqana Hai hey, orang-orang yang beriman Apabila kalian bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan furqan kepada kamu Furqan itu artinya Ilmu, furqan itu sesuatu ya Bisa membedakan antara hak dan batil Benar dengan salah Yang bengkok dengan yang lempeng Yang putih dengan yang hitam Dan itu adalah ilmu Yaj'allakum furqon Allah akan berikan furqon Artinya Allah akan berikan ilmu Lihat juga umpah Al-Baqarah 282 Wattakullah Waiyualimukumullah Bertakwalah kalian semua kepada Allah Maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian Lihat penjelasan para ulama Ketika menerangkan ayat-ayat ini Maknanya kalau kamu bertakwa Allah akan memudahkan kalian Untuk memahami ilmu Ketika kalian belajar Allah akan mudahkan Mudahkan apa? Mudahkan dalam memahami ilmu Cepat ngerti, cepat hafal Cepat juga umpanya memahami apa yang diajarkan Ada proses tetap Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung Begitu kita takwa Kita yang tadi yang gak bisa nahusorof Tiba-tiba jadi ahli naruh nahusorof Tanpa harus belajar Hanya karena ibadah yang intensif Enggak, gak begitu, lihat Ada gak para ulama yang menjadi ulama tanpa belajar Hanya karena ibadah Terus intensif karena Allah Tiba-tiba yang tanya bodoh jadi ulama ujuk-ujuk Tepuk-pukuk Gak ada Imam Madhab yang empat, Imam Abu Hanifa, Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal Itu semuanya Menjadi ulama itu Karena belajar Lihat Imam-Imam Ahli Hadis, Imam Bukhari Imam Muslim, Imam Panasya, Abu Dawud at Atirmidya, Ibnu Majah Dan yang lain-lainnya Barangkali jadi ulama besar di bidang hadis. Karena apa? Karena belajar, bukan karena tirakat. Bukan karena ilmu laduni tadi, ya. Oleh karena itulah kita kembali kepada apa yang oleh para sahabat, para ulama yang dasarkan kepada hadis, "Innamal ilmu bitalaum wa innamal hilm bitahallum." Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar dan al-hilm Al hilm itu kelemah lembutan itu itu hanya bisa diperoleh dengan cara berupaya untuk hal itu ya jadi begitu saja kepada penanya tadi ya cukup sampai di sini untuk pagi hari ini mudah mudahan insya Allah kita akan berjumpa kembali e, nanti hari Jumat pagi ya untuk e, mengkaji hal lain mudah mudahan Allah subhanahuwataala masih memberikan hidayah dan taufik kepada kita semasa hidup kita sampai akhir hayat kita. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu alla ilaha ilanta anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.